...misteri alam jin yang gaib secara gamblang menurut Islam. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib Misteri alam jim yang gaib tidak akan pernah terkuak Dengan kecanggihan teknologi manusia sampai kapanpun bila ada tim ilmuwan mengadakan penelitian ilmiah menggunakan kecakapan teknologi untuk mengungkap misteri dunia jin yang tersembunyi, maka bisa dijamin penelitian itu akan gagal. Lalu, bagaimana caranya menguat dunia lain ini? Caranya adalah dengan menggunakan bukti dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan penjelasannya yaitu Al-Hadis Berita-berita dari jin lewat orang yang kesurupan bisa kebenarannya Bisa kita timbang dengan dua pusaka nabi Al-Quran dan Al-Hadis Demikian juga pengalaman spiritual dari orang-orang yang pernah berinteraksi dengan jin Juga kita timbang kebenarannya Dengan dua pusaka nabi yaitu Al-Quran dan Al hadis Sifat jin yang suka dihormati, diakui keberadaannya dan suka disembah untuk memujukkan, maka jin menipu manusia karena lemahnya iman dan ilmu kaum muslimin, maka banyak masyarakat muslim yang tertipu. Dari tipuan jin ini timbul mitos-mitos atau tahayul yang berkembang di Nusantara Yang kemudian mengarah kepada penyembahan atau pemberian sesaji kepada jin atau penunggu tempat tertentu Jin memanfaatkan fenomena alam ini untuk kepentingan dirinya, yaitu untuk disembah manusia. Jin menciptakan mitos seakan-akan bisa menenggelamkan orang dan kemudian menawan arwah mereka. Menurut keyakinan Islam, di alam kubur nanti ada tiga pertanyaan, yaitu siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Bila tidak bisa menjawab akan dipukul dengan tongkat dari besi, yang apabila tongkat ini dipukulkan pada gunung-gunung akan hancur menjadi debu. Tongkat ini akan dipukulkan ke kepala orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Maka ada teriak yang keras semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri atau meninggal karena dibunuh dengan kejam apakah akan langsung masuk alam kubur? Orang bunuh diri atau meninggal dibunuh berarti jatah umurnya sudah habis yang langsung masuk alam barsa atau kubur tanpa harus menjadi arwah gentayangan dulu. Karena jin berusaha membangun mitos bahawa orang mati bunuh diri atau mati dibunuh sebelum jatah umurnya habis, dia menjadi arwah gentayangan atau hantu. Padahal yang menjadi hantu, ya jin itu sendiri. Tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka jin ini ada yang muslim, ada juga yang non-muslim sebagaimana manusia. Ada jin muslim yang taat dan ada jin muslim yang fasik. Iblis kawin dengan bangsa jin dan memiliki banyak keturunan Keturunan dan pengikut iblis dari kalangan jin ini disebut setan Iblis memiliki kerajaan yang besar yang visi dan misinya menjerumuskan manusia ke dalam api neraka Penghargaan tertinggi bagi setan adalah bagi mereka yang berhasil menceraikan suami istri Jin dan manusia yang membujuk dan merayu manusia untuk berbuat dosa adalah termasuk setan Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia Kesimpulannya adalah setan tulen yaitu keturunan iblis dan anak buahnya Sifat setan adalah manusia dan jin yang berperilaku seperti setan Bayangkan kita jin itu tinggalnya hanya di tempat-tempat yang sepi jauh dari manusia. Baik itu di hutan, di gua, di padang pas, di gunung dan di lautan, atau tinggal di tempat-tempat yang angker seperti rumah kosong, kuburan, pohon besar atau tempat bekas pembantaian dan lain-lain. Ternyata jin itu tinggalnya sangat dekat dengan kita, yaitu di dalam tubuh manusia. Jin bisa masuk tubuh manusia Dan berjalan melalui aliran darah Setiap manusia mempunyai jin pendamping Yaitu jin korin Kemudian Karena jin banyak tinggal di WC Maka disunahkan berdoa masuk WC Dengan memohon perlindungan dari jin laki-laki Dan jin perempuan Adab masuk WC lainnya adalah Jangan berlama-lama di dalam WC Kemudian dalam kitabnya Ibnu Hajar di Fatbul Bahri, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa rumah seorang muslim terdapat jin muslim. Apabila makanan dihidangkan, maka jin ikut makan. Hanya saja Allah menjaga orang muslim dari gangguan jin ini. Kemudian oleh nabi kita dilarang menjadi orang yang paling lama berada di dalam pasar, karena di pasar itu setan menancapkan bendera. Kemudian jin-jin Muslim juga ikut sholat berjamaah di masjid-masjid, sedangkan setan-setan setelah lari terkentut-kentut sampai jauh karena mendengar adzan. Ketika sholat berjamaah didirikan setan-setan kembali menggoda kekusukan kaum Muslimin ketika sholat berjamaah. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing sembarangan yaitu kencing di lubang-lubang karena itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Sebagian jin oleh Allah diberi kemampuan untuk merubah bentuknya dan menampakkan dirinya di hadapan manusia. Kelebihan kemampuan merubah bentuk ini banyak dimanfaatkan jin untuk menipu manusia dan menakut-nakuti manusia. Jin merubah bentuknya menjadi hantu pocong. Selain untuk menipu manusia bawa arwah manusia, bisa menjadi hantu juga untuk menakut-nakuti manusia. Hantu pocong, vampir, sundel bolong, dan lain-lain itu adalah bukan bentuk asli dari jin. Tipuan dari jin juga merubah dirinya menjadi wali Allah yang sudah meninggal dunia, kemudian memberi amalan-amalan zikir -amalan yang tidak ada tuntunyanya dari Rasulullah. Informasi bentuk jin dan setan dari hatis-hatis yang sopeh tidak banyak. Salah satunya yaitu setan memiliki dua tanduk. Berdasar hatis larangan sholat pada waktu matahari terbit, dan pada saat matahari terbenam, karena itu matahari di antara dua tanduk setan. Jin itu ada tiga jenis, jenis yang memiliki sayap dan terbang di udara, jenis ular dan kala cengking, dan jenis menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat Tabrani, Al Hakim dan Baihaki di dalam Al Asmawa Sifat dengan sanat syukri sahih jami. Informasi bentuk jin aslinya didapat dari dialog dengan jin ketika proses rukyah syariah. Kesimpulannya, ada jin yang berbentuk seperti manusia, ada yang berbentuk seperti binatang. Bentuk binatang yaitu ular, harimau, babi kera dan lain-lain. Jin ini adalah makhluk Allah yang dijamin rezekinya seperti bangsa binatang dan bangsa manusia. Lalu apa makannya bangsa jin itu? Berdasarkan informasi dari Rasulullah, makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah diminta tolong oleh Baginda Rasulullah untuk mencari beberapa batu untuk beristinja. Maka Abu Hurairah tidak mendapatkan batu, tetapi membawa tulang dan kotoran hewan yang kering. Dijawab oleh Nabi Muhammad tidak boleh beristihak dengan dua benda itu, karena itu adalah makanan dan dari bangsa jin. Makanan dan minuman yang ketika kaum muslimin makan lupa membaca basmalah ini, juga makanan setan atau jin. Suatu ketika sahabat Rasul makan bersama Rasulullah, karena lupa membaca basmalah diingatkan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sahabat tadi membaca doa tersebut Nabi tersenyum Karena Nabi melihat setan yang ikut makan muntah Berdasar informasi dari jin ketika proses rukyah syariah Makanan dari jin adalah kembang, daging mentah, darah, sesaji dan lain-lain Kalau ada tradisi suka membawa kembang ketika mengubur ari-ari Mau zirah kubur membawa kembang ini adalah tradisi untuk memberi makan kepada bangsa jin Kesimpulan dari semua ini adalah jin benar-benar ada, bukan tahayul, tetapi jin suka membuat tahayul dan mitos. Jin suka disembah oleh manusia dengan cara memberi sesaji, minta perlindungan, berdoa kepada jin dan berkorban untuk jin. Beriman kepada yang gaib adalah tanda dari orang-orang yang beriman. Dasarnya adalah awal surat Al-Baqarah. Jimatres-jimatres dimanapun anda berada. Di dunia ini sebenarnya memiliki tujuh macam alam gaib dan kehidupan. Termasuk alam yang dihuni oleh manusia. Masing-masing alam ditempati oleh bermacam-macam makhluk makhluk-makhluk dari tujuh alam itu pada prinsipnya mengurusi alamnya sendiri-sendiri. Aktivitas mereka tidak bercampur. Setiap alam mempunyai urusannya masing-masing. Dari tujuh alam itu hanyalah alam manusia yang mempunyai matahari dan penduduknya yang terdiri dari manusia, binatang dan lainnya dan juga mempunyai badan jasmani sedangkan penghuni enam alam lainnya mereka mempunyai badan dari cahaya atau yang secara populer dikenal sebagai makhluk halus makhluk yang tidak kelihatan di enam alam itu tidak ada hari yang terang benderang seperti alam manusia karena tidak ada matahari menurut literatur keadanya seperti suasana malam yang cerah ...di bawah sinar bulan dan bintang. Inilah alam makhluk halus itu. Ha! Alam kajiman, yakni mereka yang hidup di rumah-rumah kuno masyarakat yang bergaya aristokrat hampir sama dengan bangsa siluman, tetapi mereka biasa tinggal di daerah-daerah pegunungan dan tempat-tempat yang berhawa panas dan dikenal dengan sebutan merak jim oleh masyarakat. yang kedua adalah alam roh. selain tujuh macam alam itu, ada sebuah saluran yang terjepit di mana roh-roh dari manusia-manusia yang jahat menderita karena kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lalu. Suara desisan di puncak puncak gunung adalah suara roh-roh yang sedang menderita siksaan. Terkadang beberapa masyarakat menamainya sebagai roh yang berkentayangan atau gambaran bagi manusia yang masih hidup. Begitulah keadaan di alam kait ini. Yang ketiga siluman makhluk halus bangsa ini tinggal di daerah yang berair seperti di danau-danau laut, samudera dan lainnya masyarakat siluman diatur seperti masyarakat zaman kuno. mereka mempunyai raja ratu, golongan aristokrat pegawai-pegawai kerajaan pembantu-pembantu budak-budak di alam gaib ini mereka itu tinggal di keraton-keraton, rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah yang bergaya kuno. Selanjutnya, Sarpo Bongso, penguasa rawa Pening, sebuah danau besar yang terletak di dekat kota Ambarawa, antara Magelang dan Semarang. Sarpo Bongso ini siluman asri yang telah tinggal di telaga tersebut dalam waktu yang lama. ...bersama dengan penduduk golongan Sinuman. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul bukanlah asli Sinuman. Beberapa pendapat mengatakan bahwa beberapa abad yang lalu... ...Ratu Kidul merupakan seorang kusti di kerajaan di Jawa. Tetapi patihnya Nyai Rorok Kidul adalah Sinuman asli... ...sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Sehingga sampai sekarang ketenaran dan ceritanya... ...hingga sekarang masih kita dengar... Kemudian alam demit, bangsa ini bertempat tinggal di daerah-daerah pekundungan yang hijau dan lebih sejuk. Rumah-rumah mereka bentuknya sederhana, yakni terbuat dari kayu dan bambu. Mereka itu seperti manusia, namun bentuk badannya lebih kecil. Ibaratnya masyarakat yang telah teratur dan juga seperti alam gaib merkayangan, siluman, kajiman, dan demit. Kemudian alam merkayangan, kehidupan di saluran ini hampir sama seperti kehidupan di dunia manusia. Hanya saja sinar matahari tidak ada. Dalam dunia merkayangan, menurut beberapa sumber, mereka juga mempunyai kebiasaan seperti merokok. Rokok yang sama seperti dunia manusia, membayar dengan uang yang sama, memakai macam pakaian yang sama. Ada banyak mobil yang jenisnya sama di jalan-jalan. Ada banyak pabrik-pabrik persis seperti di dunia manusia. Yang mengherankan adalah mereka itu memiliki teknologi yang lebih canggih dari manusia. Kota-kotanya lebih modern, ada pencakar langit, pesawat-pesawat terbang yang ultramodern serta lainnya. Ada juga hal-hal yang mistis di alam gaib dunia merkayangan ini. Terkadang jika mereka menginginkan manusia dalam sebuah acara yang mereka rayakan, mereka juga akan mengundangnya seperti dalam acara melaksanakan pertunjukan wayang kulit, menghadiri upacara perkawinan, bekerja di batik, rokok, sebagaimana manusia pada biasanya hingga upah mereka pun sama dengan manusia di dunia ini. Begitulah kiranya alam gaib yang ada. Maha besar Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaan dan kehendaknya. Sehingga siapapun patut dan wajib sujud dan hanya berharap kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ha! Sementara itu ada juga yang mengatakan alam jin dan setan. Jin adalah makhluk halus yang diberi akal. Beban syariat sebagaimana bangsa manusia hidup berdampingan dengan manusia. Jin ini diciptakan dari nyala api. Jin yang taat akan masuk surga dan jin yang terhaka akan masuk neraka. Jin termasuk makhluk yang berkelompok. Mereka memiliki raja, panglima, dan prajurit sebagaimana struktur pemerintahan manusia. Kerajaan jin ada yang ada di air dan ada yang di darat. Kemampuan jin sangat banyak diantaranya bisa terbang, bisa merubah wujud menyerupai manusia atau hewan, bisa masuk ke tubuh manusia. Untuk melindungi diri dari kejahatan dari makhluk yang tidak terlihat, umat Islam dibekali doa-doa perlindungan. Sebagian besar doa dan zikir harian adalah untuk melindungi diri dari kejahatan jin dan setan. Contohnya, zikir membaca ayat kursi setelah sholat fardu, zikir pagi hari, doa mau makan, doa dan zikir bila mau tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar rumah, doa melepas baju, doa masuk pasar, ta'awud sebelum membaca Al-Quran, doa perlindungan anak dan doa hubungan suami istri semoga kita semua cimateres-cimateres di mana pun anda berada dijauhkan dari gangguan setan dan jin anda bersama tim cimat salam misteri salam cimateres